Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Medisi hari ini Kamis 14 April 2016 dibacakan sabu ditembak karena gigit jari polisi saat ditangkap. Pria asal Lampung mengaku diculik empat pria di Loksemawe. Pipa milik Sigli bocor sehingga air menggenangi ruas jalan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM.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 Sudarlun jempol kanan anggota satuan narkoba Polres Pidi, Brigadir Muklis digigit oleh pengedar sabu bernama Irwandi Rusdi 22 tahun, Rabu malam. Peristiwa terjadi saat penangkapan tersangka di rumahnya di Gampung Masjid Rumpung, Kecamatan Pekanbaru, Pidi. Kapolres Pidi AKBP Muhajir mengatakan Irwandi Rusli merupakan target polisi karena aksinya mengedarkan sabu meresahkan warga. Untuk meringkus tersangka, polisi harus melakukan penyamaran sebagai pembeli. Setelah disepakati tempat transaksi sabu, polisi langsung menuju lokasi. Irwandi langsung ditangkap saat menyerahkan satu paket sabu kepada Brigadir Muklis. Namun Irwandi melakukan perlawanan dengan cara menggigit jempol Brigadir Muklis. Melihat aksi pelaku yang berusaha kabur, polisi lain yang berada di lokasi langsung melepaskan tembakan. Irwandi pun terkapar setelah peluru bersarang di kaki kanannya. Polisi turut menyita 3 paket sabu seberat 1,25 gram. Sudah Luno Farrizal 41 tahun pria asal Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung ditemukan dalam kondisi luka Memar di pinggir jalan kawasan Sidom Mulio pedalaman Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, Rabu malam. Ia mengaku diculik 4 pria di kawasan terminal bus kota Lok Sumame 2 hari lalu Informasi yang diperoleh Nova Rizal ditemukan warga di pinggir jalan di kawasan sepi Pria itu mengaku kepada warga disekap di lokasi yang tidak diketahui oleh 4 pria yang juga tidak dikenalnya selama 2 hari Ia diculik di kawasan terminal bus Lok Sumame kemudian dipukul 4 pria itu Akibat kejadian tersebut ia mengalami luka memar di mata, luka lecet di siku dan lainnya Selanjutnya warga menyerahkan pria itu ke polisi. Kini Nova Rizal ditangani aparat satuan narkoba Polres Lok Sumave karena disebut-sebut bagian jaringan narkoba. Kesi Sidomulyo Zulkifri mengatakan pria itu mengaku dari Lampung tapi ia tidak menjelaskan tujuan ke Aceh ketika ditanyakan warga. Ia hanya menyebutkan berulang kali tujuan menemui warga untuk meminta perlindungan. Sudarlun pipa induk milik PDAM Tirtamon Krungbaru Sigli mengalami kebocoran Sehingga air dari pipa itu menggenangi ruas jalan di sejumlah titik Bocornya pipa PDAM sangat mengganggu pengguna jalan Hasil penelusuran di lapangan terdapat 5 titik yang terjadi kebocoran pipa milik PDAM Sigli Yaitu di Gampung Ilut, Lagang Gli Gapuy, Belang Sui, Blang Gampung Jumpa, dan Simpang 3 Ulei Kumbang Kebocoran pipa paling parah di Gampung Ilut, tepatnya di depan masjid. Air hampir setiap saat menggenangi ruas jalan di depan masjid tersebut. Genangan air di badan jalan bisa menyebabkan jalan rusak ketika dilintasi kendaraan roda 4 Sementara itu, Direktur PDAM Monkrung Baru Sigli, Dr. Andes Ridwan mengatakan, Pipa milik PDAM yang bocor di Jalan Pidi, Glegapuy, Tepin Raya merupakan pipa induk. Pipa tersebut merupakan proyek BRR yang bocor pada sambungannya. Menurutnya, petugas BDAM telah berulang kali memperbaiki kebocoran pipa akibat dilindas truk pengangkut Galian C yang melintas di jalan tersebut. Kini hanya sebagian kecil yang belum sempat diperbaiki petugas di lapangan dan segera ditangani. Sudahlun belasan ribu penduduk daerah aliran sungai Das Soraya, kecamatan Runding yang mengungsi saat konflik bersenjata tahun 2000, kini mereka mulai kembali ke perkampungan tersebut. Sudah ada beberapa kampung di bantaran sungai Soraya kembali ditempati warga. Wil Sastra, tokoh pemuda asal Das, menjelaskan saat konflik melanda Aceh juga berimbas hingga ke Subur Salam, terutama wilayah bantaran sungai Soraya, Sehingga membuat belasan ribu penduduk di sana mengungsi Pengungsian besar-besaran terjadi pada tahun 2002 Hingga membuat seluruh kampung di tepi sungai terpanjang di Aceh itu menjadi kosong Namun seiring dengan perdamaian saat ini sejumlah warga mulai kembali ke perkampungan lama Beberapa desa yang mulai dihuni kembali penduduknya adalah desa Dah, Sibusan, Mendilam, dan Bunga Tanjung Dalam proses pemindahan penduduk ini menjadi momen bagi pemerintah untuk membenahi permukiman das di wilayah Lai Soraya agar terhindar dari bencana banjir. Anda sedang mendengarkan berita utama SRBI FM. Serahdi FM. Darlun Polres Aceh Selatan bersama Badan Narkotika Nasional kembali menemukan ladang ganja seluas 2 hektar di kawasan Gunung Namo Gampung Ruak, Kecamatan Kelut Utara, Kamis sepagi. Tanaman ganja siap panen itu langsung dimusnahkan di lokasi. Informasi yang diimpun menuju lokasi ladang ganja di kawasan Gunung Namo butuh waktu 1,5 jam dari Gampung Ruak. Operasi pemusnahan ladang dipimpin langsung Kapolres Aceh Selatan AKBP Ahmadi dengan melibatkan petugas BNN. Kapolres Aceh Selatan AKBP Ahmadi mengatakan penemuan ladang ganja ini berawal dari laporan masyarakat. Setelah dilakukan pengembangan, polisi dan petugas berhasil menemukan ladang seluas 2 hektar di kawasan Gunung Namu, Gampung Ruak, Kecamatan Klut Utara. Kapolres memperkirakan usia tanaman ganja yang ditemukan ini mencapai 6 bulan. Diduga sebagian tanaman di ladang itu telah dipanen untuk diedarkan. Namun polisi tidak berhasil menemukan pemilik lahan tersebut. Pemilik ladang masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Sudarlun, pendingin ruangan atau AC di sejumlah ruangan pasien rumah sakit umum daerah Langsa tidak berfungsi dengan baik. Sehingga para pasien yang dirawat menjadi kepanasan Diduga AC mengalami kerusakan tapi pihak manajemen RSUD belum memperbaikinya Seorang pasien yang kini dirawat di ruang inap selanga, Haruli Gade mengatakan AC di kamar inapnya itu memang menyala Namun tidak mengeluarkan dingin alias tidak mengeluarkan hawa dingin Akibat tidak berfungsinya AC dengan baik pasien harus menggunakan alat bantu kipas manual saat cuaca panas Kondisi ini telah dilaporkan ke petugas namun belum diperbaiki. Pasien berharap pihak RSUD Langsa segera memperbaiki AC agar pasien yang sedang dirawat menjadi nyaman. Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Langsa, Samsul, mengakui ada beberapa ruangan yang AC-nya mengalami kerusakan dan pihaknya akan langsung mengecek ke ruangan bersangkutan. Pihaknya berjanji akan segera memperbaikinya dengan memanggil mekanik servis ASI. Sudarlun Bupati Biren, Ruslan M. Daud membantu pengobatan bocah bocor jantung bernama Yuza Salsabila, 5 tahun, putri pasangan Zakaria dengan Yuliana, warga Gampung Putu, kecamatan Pesangan. Kini kondisi bocah ini sangat memprihatinkan. Ruslan saat mengunjungi Yuza di rumah orang tuanya kami siang mengatakan, Dirinya merasa prihatin dengan kondisi bocah tersebut. Bupati pun berniat membantu pengobatan bocah-bocor jantung tersebut. Bupati memerintahkan Kepala Puskesmas Pesangan Dr. Ihsan dan Sekretaris Dinas Kesehatan Dr. Irawan Agani untuk mempersiapkan persyaratan administrasi agar Yuza segera dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin, Banda Aceh. Sementara itu orang tua Yuza Yuliana, mengatakan, Putri pertamanya ini mengalami kelainan jantung sejak lahir. Selama ini Yuza sering menangis dan sakit di bagian dada. Hasil pemeriksaan medis di rumah sakit pemerintah setempat, bocah ini mengalami bocor jantung. Bahkan pihak rumah sakit dr. Fauziah juga telah mengusulkan agar anak itu agar anak tersebut dirujuk ke Banda Aceh atau Jakarta.